Saya berdoa meminta istri yang solehah belum juga dikabulkan. Jadi bagaimana solusinya? Apa ada amalan yang baik? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis ya, yang perlu dibacakan untuk penanya ini. Hadisnya hadis Sahih, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menjelaskan satu faedah yang sangat berharga buat buat kitanya. Di sini ada doa satu sabda Rasulullah sallallahu Hadis yang sahih di sini disahkan oleh Syekh Albani. Qala Rasul sallallahu "Ma min muslimin yadmu bid'awatiin la safiha ismun Walakit la rahimin." illa a'tahu ihda salathin imma an tu'ajjala da'watuh wa imma an tudakhirahu fil -akhiruh. wa imma an yasrifa min su'in mislah Nabi sallallahu bersabda tidaklah seorang mukmin dia berdoa dengan satu doa itu berdoa kepada Allah dia tidak punya dosa, tidak banyak dosa, dan dia tidak memutuskan silaturahmi. Kecuri Allah akan memberikannya dalam tiga pilihan. Atau salah satu di antara yang tiga. Ima Allah Ta'ala mengijabahnya secara langsung, cepat mengijabahnya di mana dia berdoa hari ini jam ini datang mustajab artinya Allah mengijabah atau Allah Subhanahu wa taala menangguhkan pahalanya jawabannya nanti al kiamah atau Allah taala memalingkan kepada yang lainnya dengan menghindarkan sesuatu keburukan darinya yang setimpal dengan sesuatu yang diharapkannya Penanya yang saya hormati Poin yang pertama Berarti penanya dan kita semua harus mengetahui Sebab doa itu diijabah Salah satu sebab doa itu diijabah Adalah Menghindari maksiat Menjauhkan diri dari maksiat yang kedua Menjaga silaturahmi Itu salah satu sebabnya Dan berdoa Di waktu-waktu yang mustajab Berdoa di tempat-tempat yang mustajab Ini salah satu sebabnya Yang kedua yang harus dipahami oleh kita semua Terutama mungkin oleh penanya Doa yang kita Munajatkan kepada Allah Ada dalam tiga kondisi Kondisi yang pertama, Allah langsung mengijabahnya. Maka tentunya ini sesuatu yang diharapkan setiap orang. Tetapi terkadang Allah Taala memilih dua sisi yang lain. Yang pertama menangguhkannya. Maka di sini seorang mumin harus mengamati hikmah. Dari penangguhan doa itu, salah satunya para ulama mengatakan kalau kita meminta kepada Allah seperti sekarang meminta kehilafahan, umpamanya kaum muslimin meminta kemenangan, meminta jatuhnya kepemimpinan, atau seseorang yang berdakwah meminta cepat orang yang diajak didakwahinya cepat apa, mengikuti kita. Tapi kok lama banget ini bapak saya udah bertahun-tahun didakwahi ibu saya didakwahi Lama banget ini udah berdoa dalam setiap waktu Ya Allah tunjukkan bapakku Tunjukkan ibuku Ya Allah tunjukkan anakku Tapi kok sampai hari ini belum Maka camkanlah di sana ada hikmah Allah menangguhkan permintaan kita Salah satunya agar kita semakin banyak berdakwahnya Semakin banyak amalnya gitu sebab kalau kita berdakwah satu kali lalu dia mengikuti kita mungkin amalnya sedikit ya. Tapi manakala kita ditangguhkan, maka akan semakin banyak amal kita berjihad. Bahkan kita akan menempuh jalan banyak. Atau seseorang yang meminta harta ternyata ditangguhkan, barangkali Allah taala sangat tahu. Jadi Allah taala sih kemahnya Allah sangat tahu kepada kita jika kita mendapatkan harta hari ini kita tidak punya kesabaran dengan dunia ini yang tadinya suka ngaji yang dati, tadinya adalah orangnya tawadu ternyata ketika punya harta tidak ngaji-ngaji dan sombong maka Allah Ta'ala menangguhkan doanya dimana dia dalam kondisi tetap seperti hari ini ini hikmahnya Allah Ta'ala menangguhkan apa? doa maka penanya yang saya hormati disana ada hikmah Iman disebabkan Allah tahu bahawa anda itu belum sanggup jadi suami Belum sabar menghadapi istri yang senantiasa meminta Belum sanggup menghadapi istri yang mungkin bengkok Sehingga Allah telah menangguhkan dulu Sehingga anda yang berdoa ini, yang meminta ini Perkuat dulu imannya, perkuat dulu ilmunya Lalu berdoa lagi kepada Allah Ta'ala Ini hikmah ya yang dipelajari, dari didoainya dan sebagai pelajaran terakhir ada kisah Mus'ab bin Umar dengan Abdurrahman bin Auf ketika Mus'ab bin Umar syahid dalam perang Uhud kebetulan kain kapannya tidak cukup ya apabila ditutup bagian kepala bagian kakinya terbuka apabila ditutup bagian kakinya bagian kepalanya terbuka Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tutuplah bagian kepalanya, bagian atasnya dengan kain, kakinya dengan daun-daun. Lalu Abrahman bin Auf menangis ketika itu. Barangkali para ibu para bapak akan beda istimbat apa latar belakang nangis Abrahman bin Auf. Barangkali di antara kita ada yang berpendapat mungkin merasakan prihatin, aduh Abrahman bin Auf ini meninggal dunia kain kapannya tidak cukup ternyata bukan itu pak kebalikannya dia menganggap Allah telah menyempurnakan nikmat dan memberikan nikmat yang lebih luas kepada Musab bin Umar dan Abdurrahman bin Auf merasa takut dengan apa yang ada di sisinya ya dengan poin hadis tadi beliau mengatakan apa Abdurrah apa Musab bin Umar sekarang memang kain kapannya tidak cukup Tapi aku meyakini bahwa Allah Ta'ala akan memberikan nikmat di akhirat Yang lebih hebat Yang lebih agung Karena Allah Ta'ala menangguhkan nikmatnya Karena aku tahu Musa bin Umar ini orang yang soleh bertakwa, bertawahid Maka Allah Ta'ala Tidak memberikan bagian dari dunia ini Di dunia Allah akan memberikannya nanti Yawmal kiamat Sementara aku yang memiliki harta hari ini Belum tentu aku akan mendapatkan Apa yang Allah berikan kepada Musa bin Umar. Aku merasa takut kalau aku tidak mati syahid Seperti Musa bin Umar. Aku merasa takut jika seandainya harta yang ada di sisiku Tidak jadikan wasilah untuk taat kepada Allah Aku tahu apa Musa bin Umar mengatakan Mengungkapkan ketika sakratul mautnya di mana Musa bin Umar mengatakan Demi Allah, aku telah mencium baunya surga Dari belakang bukit gunung ini Sementara apa? Aku, harta yang aku miliki Yang ada hari ini, belum tahu Apa akhir dari harta yang aku miliki ini Apa akhir umur, waktu yang aku miliki ini Itulah menangisnya Abdurrahman bin Auf Bukan seolah-olah menangisi Kainnya tidak cukup Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT Di antara kita berdoa kepada Allah Meminta harta, meminta Dunia ini Lalu Allah SWT menangguhkannya Maka camkanlah Husnudon kepada Allah Baik persangka kepada Allah Taala Di mana Allah Taala menangguhkannya Adalah demi kemaslahatan kita Demikian juga yang tadi bertanya. Tapi tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah dan menempuh sebab untuk mendapatkan istri yang soleh, anak-anak yang soleh.